Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ikhwanifillah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala pada pagi ini Kita akan melanjutkan kembali pelajaran Terkait dengan Huruf Arabiya Yang tentang sifat sifat huruf arabiah Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, telah kita pelajari bersama terkait makharij tempat-tempat keluarnya dan sekarang insyaallah kita akan melengkapi maklumat kita pengetahuan tentang huruf dengan kita mempelajari sifat huruf-huruf arabiah Sifat secara bahasa artinya maqam abishe, sesuatu yang melekat pada hal tertentu. Apakah itu sesuatu yang sifatnya ma'nawi atau sesuatu yang sifatnya hesi, sesuatu yang abstrak ataupun sesuatu yang bisa diraba. Itu secara bahasa ma'na sifat maqam abishe. Apa yang melekat pada sesuatu Apakah sesuatu yang sifatnya maknawi ya, Ataupun sesuatu yang bisa diraba Bisa ditangkap oleh panca Indra Terkait dengan huruf Arabiyah Maka sifatul huruf artinya adalah Kaifiyah, tata cara ya, Yang mengiringi pelafatan Atau pengucapan suatu huruf ya, Jadi huruf di samping ada tempat-tempat tertentu Sebagai asal dari Suara ya, Huruf tersebut Maka juga ada Tata cara atau Ada kaitiyah Yang mengiringi pelafatannya Itulah yang dinamakan dengan apa Sifat al-huruf Tentunya Ada sekian fungsi Tentu Kalau kita Mengenal Sifat-sifat huruf-huruf Arabiah. Di antara fungsinya adalah yang pertama Membedakan dua huruf Yang makhrojnya Sama nah, Seperti dicontohkan huruf Fa, dhal, dan dhu Semua huruf ini adalah Keluar dari makhroj Ujung lidah Dengan ujung gigi seri atas Af, adh, aw ya. Semuanya berasal dari satu tempat Namun dan tidaklah terbedakan antara Tha dengan thal dan Woh Melainkan dengan apa? Dengan Sifat-sifat Yang ada pada masing-masingnya nah, Sehingga penting kita Mengetahui sifat dari huruf Tha apa saja, thal apa saja Woh apa saja, sehingga terbedakan ya, Apa yang kita Ucapkan adalah huruf Tha Bukan thal Thal bukan Woh, ya, supaya Ya, jelas beda antara huruf-huruf tersebut karena dari makronya sama, ya tempat keluarnya sama. Ya. Yang membedakan antara masing-masing huruf ini tidak lain adalah sifatnya. Yang kedua adalah dengan kita mengetahui dan menerapkan sifat akan semakin apa? Semakin indah, semakin bagus pengucapan huruf ya, akan semakin sesuai dengan apa yang semestinya ditampakkan dalam pengucapan huruf-huruf Arabiah. Ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita mengucapkan uh, huruf apa misalkan huruf to, ya, huruf to, huruf to adalah huruf yang punya sekian sifat di antara sifat yang ada adalah sifat isti'la misalkan ya sifat isti'la yakni huruf ta di dengan dengan suara yang tebal ta ya. ta baik dan juga ada sifat-sifat yang lainnya yang ada pada ta ya. semakin kita tahu ta ini punya sifat apa demikian dan demikian maka akan semakin sempurna pengusapannya ya. misalkan kita belum tahu kalau to' itu punya sifat jahar nah apa itu jahar jahar yakni huruf itu disuarakan tanpa aliran nafas ya. jadi to' itu seharusnya apa keluar tanpa nafas yang mengalir bersamanya, po, ya demikian. Ya, kalau seorang tidak tahu atau belum tahu Tok itu punya sifat jahar, barangkali dia akan membaca, terkadang benar, terkadang diikuti dengan aliran nafas, po, ya, ini pas betul. Kadang ya, juga po, po, ya, karena belum tahu. Kalau po itu harus Diucapkan tanpa aliran apa? Nafas Artinya kalau semakin tahu Huruf tertentu itu punya sifat demikian dan demikian Dan kemudian diterapkan sifat-sifat itu Maka akan semakin menyempurnakan pengucapan huruf tersebut Yang ketiga Membedakan huruf yang kuat dan huruf yang lemah Dengan kita mengetahui huruf-huruf ini punya sifat demikian dan demikian Maka kita bisa menggolongkan Tiap-tiap huruf itu Termasuk sifat Atau huruf yang kuat sifatnya atau yang Lemah ya. Karena nanti memang ada Pembagian sifat Menjadi sifat apa Golongan sifat lemah dan ada yang Kuat ya. Misalkan suatu huruf punya sifat Lima misalkan ya. Yang satu kuat Misalkan sifat Jahar, jahar itu sifat yang kuat Yang empat adalah sifat-sifat lemah Semua, berarti Huruf ini termasuk golongan huruf apa Kuat atau lemah Punya satu sifat Kuat, yang empat adalah sifat Lemah, berarti termasuk sifat Huruf apa, huruf ya, Huruf ta'is <tuh> Dia punya lima sifat Yang tiga kuat Yang dua lemah, berarti tergolong Sifat atau huruf Kawi Kawius sifat. Terkadang seimbang antara sifat kuat dan sifat lemah pada suatu huruf, sehingga tergolong sifat atau huruf yang pertengahan. Dan mengetahui golongan huruf ya, kuat atau lemah ini sangat bermanfaat dalam bab apa? Idom dalam bab Idom. Dalam bab itu ya. Apa dan bagaimana itu Mungkin nanti akan dibahas insyaallah Allah Ini diantara fungsinya Kita mengenal sifat huruf Yang pertama apa Membedakan huruf-huruf yang Mahrojenya sama Yang kedua Memperbagus pengucapan suatu huruf Yang ketiga bisa mengolongkan Mana huruf yang kuat mana huruf yang lemah dan ini akan bermanfaat dalam apa bab idgham dalam babul idgham nah baik sekarang kita masuk kepada pembagian sifat sifat-sifat huruf itu dibagi dan dikolongkan dari beberapa tinjauan yang pertama dari tinjauan Al-luzum wa'urud Al-luzum Wa'adamu al-luzum Ya ini al al yani, Ditinjau dari apakah Sifat itu selalu ada Pada suatu huruf atau tidak ya, Ini tinjauan yang pertama Tinjauan yang pertama Adalah pembagian sifat Berdasarkan apa Atau pembagian sifat berdasarkan tinjauan Apakah sifat ini Selalu menyertai huruf atau Tidak Maka muncul Kemudian suatu saat tidak ada Atau selalu ada pada huruf Maka dari tinjauan ini Sifat terbagi menjadi dua Yang pertama sifat lazimah ya, Lazimah. Apa lazimah? Sifat yang selalu bermulazamah Selalu menyertai Suatu huruf ya. Lawannya adalah sifat Ariboh atau arodiyah sifat yang tidak selalu menyertai huruf iaitu kadang bersamanya kadang tidak kadang muncul kadang tenggelam. Nah, itulah makna sifat ariboh. Ya. Contoh sifat lazimah adalah istilah hamus. Ya. Ya, sebagai contoh hamus misalkan ya hamus hamus itu adalah apa mengalirnya suara. Mengajarnya apa? Nafas Mengajarnya nafas Tatkala Mengusapkan suatu huruf Misalkan huruf sin Sa nah, Coba dilapakkan huruf ini Sa. Sa Si Su Bas nah, Kita mendapati ada hams Pada huruf sin ini dalam Dalam semua keadaannya dalam keadaan berharokat, ya, fathah, kasroh, dommah ataupun sukun, selalu ada hamas. Ya. Karena huruf itu hanya ada empat keadaan, yaitu apa, ima, berharokat, fathah, kasroh, dommah ataupun apa, ataupun sukun. Nah, nah, huruf sin tadi selalu disertai dengan hamas dengan aliran suara. Berarti sifat hamas adalah sifat yang lazimah. Sifat 'aridhah adalah sifat penyempurna dari suatu huruf yang muncul pada keadaan tertentu dan tidak terpengaruh, tidak berpengaruh pada zat huruf tersebut. Jika sifat 'ani sifat tersebut tidak ditunaikan. Nah, misalkan sifat tafkhim, ya. sifat tafkhim, sifat tarqiq, ya, misalkan tafkhim pada huruf lam misalkan. Lam itu Bisa tafkim, bisa tebal, ya, lo, ya, bisa pula tipis, la, ya, begitu pula huruf ro, ya, bisa tebal, ro, bisa tipis, ri, ru, ya, bisa tebal, r atau ir, r, bisa tebal, bisa tipis. Namun, ya, sifat tebal tipis pada ro ini atau lam adalah sifat yang menyempurnakannya saja, ya. Artinya tidak mempengaruhi apa That huruf ro itu sendiri. Ya, kadang muncul kadang tidak ya begitu pula apa yang kita istilahkan dengan hukum ya idgham ikhfa itu juga termasuk sifat apa 'aridhah idgham atau ikhfa ya, yang kita kenal dengan hukum ya hukum idgham hukum ikhfa hukum iqlab hukum apa lagi uh إضغار, itu namanya hukum ya. hukum ini pada asalnya juga Nama lain dari apa sifat. Ya. Misalkan nun, ya. coba kita uh, muraja huruf nun. Ya. Huruf nun itu kalau disukun bagaimana bunyinya an. Ya. Coba baca an an. an. Makronya dari mana nun? Dari ujung lidah dengan gusi yang di atas dua gigi seri an. Nah. Tayyib huruf nun demikian pada asalnya kalau disukun bunyinya an. Namun tidaklah semua nun yang disukun itu akan demikian bunyinya. Tergantung dengan huruf yang berada di depannya. Misalkan depannya ada ba, an burika. Jadi bagaimana? Apakah tetap an burika? Tidak menjadi amburika, ya asalnya an menjadi am, ya. ini mengalami sifat apa? Yaklab. Kalau depannya tak, misalkan huruf tak, apakah menjadi an? Tetap saja an atau berubah menjadi keadaan lain? Ah, menjadi samar al tak, nah. mengalami perubahan keadaan, ya. sifatnya berubah menjadi sifat yakfak yang awalnya an menjadi al. Nah. Jadi iklab, ikhfa yang kita kenal dengan apa? hukum itu pada asalnya merupakan sifat. Namun sifat 'aridhah, sifat 'aradhiyah yang ada pada huruf nun misalkan. Wallahu alam. Ini pembagian sifat berdasarkan al-luzum ya, kelaziman dan dan tidaknya ya. Ada terus atau kadang tidak muncul kadang muncul maka dibagi menjadi dua lazimah la dan 'aradhiah. Kemudian dari tinjauan kuat dan lemahnya maka dibagi menjadi dua golongan sifat kuat dan sifat lemah ya. Sifat kuat contohnya jahr, ya syiddah, istila, itbaq, safir, qalqalah, takrir, tafasyi, inhiraf, istitalah, ghunnah. Baik. Sifat lemah, contohnya Hamzah, Rohah, Istifal, Invitah, Lin. Nah, apa itu jahar syiddah Insyaallah kita akan bahas pada yang berikutnya. Al Muhim, al kesimpulannya ada ada golongan sifat kuat, ya, ada golongan sifat lemah. Ya, mereka para ulama tajwid telah menggolong-golongkan sifat-sifat ya, tadi berdasarkan kekuatannya menjadi Sifat kuat ataupun lemah Ada pula sebagian sifat yang tidak bisa dikatakan Kuat ataupun lemah Seperti tawasud nah, dan yang lain Baik, nah, Sekarang insya Allah kita akan membahas secara rinci Tentang sifat-sifat Dan maknanya Ini istilah-istilah yang mudah-mudahan Bisa kita mengenalnya Dan uh, ya, setidaknya kita mengenal Ya dan mudah-mudahan bisa kita hafalkan, ya, kita pahami, kita hafalkan untuk nanti menjadi bahan ya, dalam topik dalam penerapannya. Yang pertama sifat hamas dan jaher. Memang sengaja dipasangkan dua sifat ini, hamas dan jaher, hamas dan jaher dipasangkan karena memang ada sifat yang berpasangan, ada sifat-sifat yang saling berpasangan. Ya, seperti ini, hams Maka pasangannya adalah apa? Jahar nah. Hams nah. Hams secara bahasa artinya Khofa Khofa itu sesuatu yang samar Sesuatu yang tidak jelas yang Lirih nah. Lemah ya. Suaranya lemah Ini secara bahasa Adapun menurut istilah ilmu tajwid adalah Suara yang lirih Sebagai akibat dari terbukanya dua pita suara. Dan tidak adanya getaran pada keduanya. Serta banyaknya aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf. Mungkin bisa disederhanakan makna hams adalah aliran nafas. Aliran nafas ini dihasilkan dari apa? Dari terbukanya pita suara. Ya. Tidak ada getaran pita suara terbuka antara apa? Dua pita suara ini tidak ada pertemuan ya masih membuka sehingga nafasnya apa? Mengalir melewatinya, ya. terus keluar melewati rongga mulut. Ya. Itulah makna hams. Di bawah ada ilustrasi. Ya. Ini adalah bentuk eh, pita suara saat pengucapan huruf alobiah ya. ada dua keadaan yang sebelah kanan itu kita melihat terbuka pita suaranya adapun yang sebelah kiri ya. terjadi apa penutupan nah huruf hamas adalah huruf yang ketika diucapkan kondisi pita suara seperti itu membuka sehingga nafasnya mengalir Ya itu makna Hamz ya. Huruf-hurufnya ada 10 Huruf-huruf Hamz ada berapa? Asyarah 10 Nah Ini perlu dihafalkan ya, Perlu dihafalkan nah, Supaya Nanti mudah dalam praktek ya. Dan telah dimudahkan Dengan terkumpul Dalam suatu Kumpulan kata-kata yang bermakna fa haffahu ya fa huruf apa saja fa ha fa ha fa coba kita baca fa haffahu sa Fah. ha sa ha ya napasnya makhir apa tidak makhir Syahsun Syahsun sha kha -so -so -so. ya apa ngalir ya kemudian sagad sa sa kha tha sebab diulang dari depan fa huruf-hurufnya disebutkan coba Nah, kah, nafasnya ya mengalir, bersama. Nah, itulah apa huruf yang bersifat apa hamz. Ya. Biar kita hafal bagaimana, ya, diulang-ulang. Fahat syakhsun syahsun sakat, Fahat lahu syahsun sakat. Sepuluh saja. Kalau jumlah huruf Arabiah dua ya. puluh berapa? Sembilan. Dikurangi 10 tinggal berapa 19 sifatnya apa Jahar ya. Jadi kalaupun kita tidak mengartikan apa itu jahar Huruf-hurufnya apa saja ya, Sudah cukup dengan menghafalkan 10 ini ya, Berarti huruf ba jahar Huruf dal jahar Huruf jin jahar Maknanya apa Kalau kita mengusapkan ba Dengan nafas yang mengalir Kurang tepat berarti ba Ba, ba Atau ja ta. Ini ada nafas yang mengalir Karena bukan termasuk Fahassahu syahsun Sakat Yawmid din Harusnya demikian Bukan Yawmid din Alhamdu Bukan demikian Alhamdu Demikian kalau kita ingin menerapkan sifat Jahar pada dal bisa dipahami ya nah ini dua sifat satu pasang Hamz dengan pasangannya apa Jahar yang berikutnya Shiddah dan Rohowah Shiddah yang berpasangan dengan Rohowah Shiddah Shiddah artinya kuat sedih kuwi Shiddah Secara istilah adalah tercekatnya aliran suara, tercekatnya aliran suara saat pengusapan huruf akibat dari tekanan yang sempurna atau akibat dari terkuncinya secara rapat ya makro suatu huruf nah, maka akan terhalangi atau akan tercekat suaranya. Nah, ini makna syiddah Jadi syiddah artinya apa? Suara yang tertahan. Ya. Syiddah artinya apa? Suara yang tertahan, tidak mengalir. Tapi mudah-mudahan kita bisa membedakan apa yang dibahas dalam hamas dan zahar adalah udara, ya, hawa, nafas, ya, ha ha, nah, itu nafas yang mengalir pada hamas. Adapun syiddah itu terkait dengan apa? as-saut suara. Ya. Suaranya tertahan atau tidak? Kalau syiddah berarti tertahan. Dan akan tampak sifat syiddah ini ketika huruf huruf itu disukun, ya, disukun. Ya, misalkan huruf hamzah. Coba disukun huruf hamzah. Ba fathah hamzah sukun. Bunyinya apa? Ba Ba, Fathah, Hamzah, Sukun apa? Ba ya, Coba dibaca Ba, ba. Ya. Kita mendapati suara Hamzah Terputus ya. Tidak bisa berlanjut ya. Bagaimanapun kita berusaha meneruskan suara Hamzah Tidak bisa Ba, sudah terputus Kenapa demikian? Ya, tadi Betul-betul terkunci Terkunci secara rapat dan tidak bisa melanjutkan. Tai dari mana huruf hamzah ini berasal? Dari Pita suara kan? Ya rapat betul mbak. Ada suaranya berhenti, nafasnya juga nggak bisa mengalir mbak. Ah, rapat. Jim juga demikian. Tai huruf jim dari mana keluarnya? Dari dari 6 dari tengah-tengah, ya tengah-tengah yang sudah mendekati yang belakang 6, depan ya Jim, Jim dengan langit-langit yang diatasnya, aj, ya, coba dibaca, aj, aj, sekarang coba antum pertahankan, tetap menempel dan tidak dipantulkan, coba dibaca, edge, jangan dipantulkan. Maka suara tidak akan bisa berlanjut. Ed, karena betul-betul apa? Inqasal, yanqafil. Jadi ya, terkunci betul, tak bisa berlanjut. Demikian pula huruf dal. Ed, ed, tak bisa diteruskan lagi. Ya. Ada berapa huruf syidah? Ada delapan. Ada delapan, delapan saja. Ya masih terjangkau dengan hitungan jari. Ya. Itu ajid, kotin bakat, ajit, kotin bakat, ajit, kotin, bakat nah hafal ya nah coba disukun semuanya pak. bak <tuh> bad, bad jangan dipeantulkan dulu bak ya, pok bak nah, bak sekarang, bad, bad kaf bak ta ba na itu ulang lagi hamzah jim dal qaf pa po. ba Kas ta nah oh iya. berat ya berat kan sulit ya memang <laughs> sulit maka ya Orang Arab pun juga sulit untuk mengucapkan huruf-huruf ini tanpa apa tanpa dilepaskan begitu ya, nggak akan bisa atau tidak akan kuat bertahan, ya. Kemudian dibiarkan begitu saja ab, ab, ya. Makanya ada kol-kolah, ya. ada kol pada lima huruf, ya, badj, bad, balko, balko, babe. Kemudian untuk kaf dan tak ada. Nafas setelahnya, ba, bad, ya, dilepaskan. Lalu ada nafas. Nah. Hamzah juga demikian, ba, ya, ba. Kadang orang Arab sulit untuk mengucapkan ba sehingga hamzahnya diganti menjadi alif ba. Ya. Tapi tidak semua, tidak semua apa? Kebilah Arab sulit untuk mengucapkan ba, ya. Kadang sebagian besar. Namun yang tidak bisa, orang Arab yang tidak bisa mengucapkan adalah Bila ada Hamzah, Fathah Kemudian setelahnya Hamzah lagi A misalkan, tidak bisa Kita bisa ya Bisa tidak A Gampang ya Tapi orang Arab tidak bisa I tidak bisa U tidak bisa Sehingga orang Arab mengucapkan A, I, U dengan apa Dengan mengganti Hamzah tadi dengan Huruf-huruf mat A i u ya. jadi bukan a dam tapi apa a dam nah ya. apalagi ikman bukan ikman tapi apa iman nah ya. dan seterusnya almuiin ini huruf-huruf yang berat memang syiddah ya. apa makna syiddah kuat ya terhentinya suara nah lawan dari syiddah apa rohawah nah, lawannya adalah rohawah Ya, ini huruf selain Ajit, Kotin, Bakat ya. Kalau huruf Arabiah Ada 29 berarti Berapa? Dikulangin 8 tinggal 21 ya. Ada 21 huruf yang tidak bersifat Shiddah nah, Tidak bersifat Shiddah nah. Lawannya Shiddah apa? Rahawah Lawannya Shiddah adalah Rahawah Nah, ikhwan fillah azakumullah 18 huruf eh berapa? 21 huruf yang tidak bersifat syiddah itu ada sebagiannya yang bersifat rakhawah. yakni betul-betul mengalir suaranya lepas ya. betul-betul bertolak belakang dengan sifat syiddah. Kalau syiddah itu apa? berhenti total, ba, bad. Ya. maka rohawah apa? mengalir lepas ya, tanpa bisa ditahan ya, kalau kita ingin meneruskan suaranya bisa terus sampai nafas habis misalkan ha dah ya bisa berlanjut sampai sekuat nafas seseorang fa bas lam sin bas baz baz alif ba lam dan seterusnya itu Huruf-huruf yang bersifat apa? Rohkawah Rohkawah ya. Ada sebagian huruf yang Berada di tengah-tengah antara syiddah dan rohkawah ya. Tidak berhenti Begitu saja, tidak pula mengalir lepas Yaitu huruf ada lima Atau ada lima huruf yang bersifat demikian Yaitu huruf apa? Lin'umar Silakan dilihat halaman 15 ada sifat yang disebut oleh para ulama Dengan sifat apa? Tawassud Atau bainiyah Tawassud dari kata-kata apa? Wassad Tengah-tengah Bainiyah juga dari kata-kata bain Bain ya. Di antara syidda dan toshawah ya. Hurufnya ada lima Lin umar Lin umar ya. Lin umar nah. oh, nah, Jadi kita menghafalkan tadi Ajid, Qotin, Bakat dan Lin umar lain umur. Sebab okay. dilihat itu ada gambar, gambar yang menunjukkan bagaimana uh, sifat rokhawah ini atau hakikat sifat rokhawah dan hakikat sifat syiddah. Ya. Yang di sebelah kanan itu ada penggambaran sifat syiddah pada kaf dan jim. Sebab nah, antum lihat. Kaf, ya suaranya mengalir dari dalam. Kemudian ketika pangkal lidah membentur langit-langit, suaranya langsung tertahan. Bak, ya bak, ya. Kemudian ketika lepas, maka akan apa yang tadi tertahan di balik apa, lidah akan keluar. Bak, keluar berupa nafas. Bak, bak, ya. Jin juga semingguan, ya. Suara yang dari dalam mengalir, mau keluar kemudian ketika membentur bagian tengah lidah dengan langit-langit, maka suaranya apa? Tertahan. Bed. Nah. Kemudian dilepaskan, muncullah apa? Suara kol-kolah. Bed. Nah. Bed. Nah. Adapun huruf za huruf Sin atau Shin, ya ini apa? menggambarkan bagaimana sifat rokohwah ini, ya, hakikat sifat rokohwah yaitu apa? Suara betul-betul mengalir, tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk terus berjalan, ya suara dari dalam menuju keluar, kan bāz, bāš, karena memang tidak terjadi apa intiqal, tidak terjadi pengungsian suara, ya. mengalir bebas, ya. zā dan šin dan huruf-huruf yang lain. Nah baik nah sekarang mungkin perlu kita bahas huruf bainiyah ya ya ini ada pembahasan yang panjang mungkin kalau kita baca mungkin agak sulit untuk kita pahami untuk sekarang ini insyaallah pada uh, waktu yang akan datang insyaallah jadi intinya ada 3 huruf atau 5 huruf yang bersifat apa tawassut ya lin umar tawassut bainiyah enam Nah, kita ambil satu saja contoh huruf tawasud yaitu huruf ain. Huruf ain. Nah, Toid, huruf ain dari mana makrotnya? Dari tengah-tengah tenggorokan, tepat pada bagian apa? Lisa nil miznor, ya. pada katup yang mengamankan apa? Jalur pernafasan dari makanan dan minuman yang masuk. Ya. Toid, itu lu apa makrotn huruf ain? coba ba a. ba a. ba, ba, ba huruf ain adalah huruf yang secara tabi'at secara tabi'at apa memang tidak bisa bertahan atau suaranya tidak mungkin ditahan ya secara total seperti huruf hamzah enggak bisa ba ya. tapi juga huruf ini kalau disukun juga tidak akan bertahan lama, suaranya juga lama-lama akan hilang. Baa. Baa. Enggak bisa dipertahankan lama, baa. Enggak bisa. Ya, itu secara tabiat demikian. Itulah yang dimaksud dengan tawassut pada ain. Tidak bisa apa? Dipotong langsung, juga tidak bisa bertahan selamanya. Baa. Nah, itu tabiat dari ain. Nah. Tui -tui. Adapun Bagaimana sehingga Lam kemudian Nun Mim dan Rok itu bisa menjadi Atau digolongkan menjadi huruf Tawasud Silahkan atur membaca ya, Apa sebabnya para ulama Tazwit menggolongkan Lam, Nun, Mim dan Rok Dalam golongan huruf-huruf Tawasud ya, Huruf-huruf Tawasud Namun bisa disimpulkan sebenarnya Bahwasannya huruf-huruf ini apa e, Tidak sempurna apanya Penyandarannya, ya. ada suara yang sebagian kemudian mencari jalur lain, ya. misalkan nun, an, ya. huruf nun coba anggur saja, an, an, ya. sebenarnya terjadi apa? Pengungsian suara, betul-betul apa? Terkunci suaranya, an, ya. namun nun menemukan apa? Jalur apa? Alternatif ya, jalur lain yaitu apa rongga hidung an. an sehingga yang asalnya terkunci akhirnya tidak terkunci ya. kalau kita tutup pasti akan menjadi huruf syidah at ya tidak karena tidak mungkin bisa diteruskan lagi tidak ada jalur alternatif jadilah huruf nun sebagai huruf apa syidah kalau tidak ada hoyshum yang terbuka at Huruf apa? Shiddah Namun karena ada Apa namanya Rongga khwesum yang terbuka Sehingga jadilah huruf Nun Sebagai huruf Bainiyah Demikian pula mim Lam dan roh serupa Ya, Lam dan roh juga Demikian kurang lebih Namun lam dan roh tidak Melewati khwesum Melewati apa? E, jalur yang lainnya nah. Baik bisa dipahami ya Makna shiddah Hurufnya apa? Ajid, Qotin bakat Kemudian sisanya rohawah Kecuali lima huruf Rin, Umar nah. Apa pengaruh nyata dari Sifat-sifat ini ya. Sifat syiddah, tawasud dan rohawah Memberikan pengaruh nyata Terkait dengan zaman pengusapan huruf Saat disukun nah, Jadi ketika disukun maka zaman Yang dihasilkan Antara huruf Tawasud, rokhawah, dan syidda itu ternyata berbeda-beda. Zaman huruf rokhawah itu panjang. Contohnya as panjang. 6 Fala'u qasimu bil al jawaril kunnas Panjang ya. Adapun huruf apa? Tawasud itu lebih pendek. Taib. Ya. Misalkan apa contohnya apa Lam misalkan ya. Apa contohnya? <suloh> Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Bil ba ya. Lamnya ada zaman. Jangan diputus langsung bil batil ya. Jangan Ini contoh yang keliru bil ba -til. Nah ini keliru Harusnya apa? Diberikan zamannya Namun lebih pendek daripada Zaman huruf Rokhawah Bil-ba-til Bukan til ya. Lain dengan sin tadi bil kun Itu serata biar demikian panjang Nas Bil-ba-til Shadidul mihal Nah selanjutnya ya Adapun huruf syiddah Maka akan langsung terputus ya, Terputus kemudian berubah menjadi kol-kolah Atau berubah menjadi apa e, Nafas Baik nah. <tuh yuk> Kalau hamzah ya langsung berhenti nah. <tuh yuk> ya Minas sama Langsung berhenti nah, Ini perbedaan nyata Dari sifat syiddah rohawah dan juga tawassud kemudian sifat isti'la dan istival isti'la secara bahasa artinya irtifa terangkat secara istilah adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit seiring dengan pengucapan huruf jadi isti'la terkait dengan suara yang mengarah ke langit-langit atau terkait dengan pangkal lidah yang naik ke langit-langit. Nah, hurufnya ada tujuh Khussa dho, dhin, qod. Khos, dho, dhin, qod, ya. Nah. Ada yang mengartikan sifat istilah adalah apa? Tasaudu as-saut ila al-hanak. Ya, tasaudu as-saut ila al-hanak. Naiknya suara ke langit-langit Naiknya suara ke langit-langit Nah Kalau kita perhatikan Dan memang demikian keadaannya, Para ulama mengolongkan huruf-huruf yang tujuh ini Sebagai huruf isti'la Karena Kalau disuarakan apa Ada Suara yang memang mengarah ke atas Ho Coba baca. Ho Ho <tuh> Ho Terasa tidak Suaranya naik ke atas terasa tidak? Ho ya. Sekarang diarahkan ke bawah coba Kha Kha Kho Kha Kho Nah, oh, nah Orang Arab yang asli ya, Membaca Kho itu bukan dengan Kha ya. Mereka bisa mengusapkan Kho dengan Kha Khalidin bisa saja Namun mereka mengusapkan dengan Kho dengan tebal Kho dan itulah sifat huruf kha yang asli tebal khalidina ya bukan khalidin khalidin ya salih ya salih kemudian dad ba ya. kemudian ghain gha ya. bisa saja diucapkan dengan tipis ghaib dzaib bil <ghaib>, <ghaib>, ghaib namun orang Arab mengucapkan ghain dengan tebal gha ya waib Ya. At-ta. Sepertian <Sessizekan> demikian ya. Wa wa ya. Walim Demikian huruf-huruf ini kalau kita usapkan maka suaranya mengarah ke ke atas. Ya. Coba antum lihat pada bagian bawah itu. Ya. Tiga ilustrasi yang di bawah ada, ada tiga. Contoh huruf Wadan qaf itu suaranya mengarah mengarah ke mana? ke atas. La dan qaf. La qo. Ya. Lain dengan huruf kaf yang suaranya apa? ke bawah. Ka. Bukan qo, ya. tapi ka. Ka. Ya. Wal kadhimin, bukan wal qodimin, -ka wal kadhiminal ghayum. Sudah dimeng ya? Lawan dari isti'la adalah istifal. Nah, istifal adalah Sifat kebalikan dari isti'la Berarti huruf-huruf isti'fal ada 22 Coba dibaca Ho <koh> Huruf isti'la ya Ho <koh> So Do lo, To To lo. Ya. Ada kaitannya antara Suara yang mengarah ke atas dengan Pangkal lidah yang naik Memang biar suara mengarah ke atas adalah dengan menaikkan pangkal lidah ya seperti, seperti misalkan so coba so ya kalau tidak diangkat pangkal lidah menjadi apa sa sa ya tidaknya apa tetap datar demikian sa kalau so dengan mengangkat pangkal lidah sehingga suara pun juga akan terangkat ke atas so sa vo Nah. Baik Demikian sifat isti'la dan isti'fal nah. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita ingatkan Bahawa sebagian kita Menerapkan sifat isti'la Bukan dengan Mengarahkan suara ke atas tapi dengan me, apa namanya membulatkan bibir, misalkan ho, ho, so, nah, ini suaranya mantap ya, ho, so, bo. Tapi keliru dalam penerapan, bukan hanya suara yang dihasilkan yang kelihatan apa bulat atau tebal tapi sebenarnya adalah ya harus kita sesuaikan dengan makna istilah dan yang dimaukan dari istilah adalah mengarahkan suara ke atas ya dan tidak benar kalau kita apa mengusapkan huruf-huruf ini dalam keadaan fathah kemudian mulutnya maju ya karena fathah itu adalah dengan membuka mulut saja ya ba kha juga sama kha ya buka mulutnya Ya biar tebal, bukan dengan membulatkan. Kalau membulatkan bibir, itu apa? Semi utama, ya fathah tapi semi utama. Tapi ada pun yang diharapkan adalah apa? Fathah ya fathah dibuka mulutnya. Bagaimana biar tebal suara huruf-huruf ini ya dengan menaikkan pangkal lidah supaya suara naik ke atas. Nah, sebaik kita ulang lagi. Ho, so dal dal wa dal ta dal qa dal adalah hak huruf ya hak bagi huruf-huruf yang tujuh ini kha shad dal wawin ta qaf dan dal ini adalah itu adalah hak dari tujuh huruf ini harus diberi haknya kalau kita menemukan huruf-huruf ini dalam apa bacaan Al-Qur'anul Al Karim dan kelaziman dari sifat ini adalah adanya tafkhim. Nah, tafkhim adalah suara tadi yang tebal tadi ya, suara yang tebal. Karena apa? Suara itu menggema dan memenuhi rongga mulut. Nah, itulah yang dinamakan dengan tafkhim. Nah, tafkhim itu ada ada 5 tingkatan, ada lima maratib, ada lima maratib. Yang pertama adalah ketika Huruf-huruf yang tujuh ini di fathah Dan kemudian setelahnya ada alif Kita ambil satu atau dua contoh Khaba Khaba Sali Nah Tebal dan terus agak panjang karena ada alifnya Berikutnya fathah -ha yang tidak ada alif setelahnya Khoroja Sobaro tingkatan yang ketiga dhamma tsa khuron hasuran. hasuran ya tingkatnya yang ketiga ya adalah dhamma yang berikutnya adalah sukun ikrajan islahan, islahan. Ya. ya Tingkatan yang terakhir akhihi nausi Ya, tetap tebal tapi hanya sedikit kadarnya Ahihi naṣībun ya, bun tidak kemudian apa eh, panjang naṣī ya naṣī tidak naṣī awalnya saja awalnya tebal naṣībun bukan naṣībun jadi ada qadar yang sedikit pada saat huruf-huruf ini di kasrah nah Kemudian yang terakhir pada pertemuan siang ini, insyaallah ta'ala adalah pasangan sifat idubak dan invitah, idubak dan invitah, idubak dan invitah. Nah, idubak itu secara bahasa artinya ilshok, ya ilshok, yakni menempel, melekat, ya sesuatu yang menempel. Itu namanya e, atau menempel itu apa bahasa arabnya idubak atau intibak, ya melekat dan ya, lidah dan langit-langit kan apa namanya bisa bertemu ya. Nah, kalau bertemu dan apa? sangat dekat artinya sangat apa? yakni sangat kuat menempelnya maka itulah yang dinamakan dengan apa? kutbak. Ya. Tipe secara istilah adalah apa? terkurungnya suara dalam ruang yang sempit ya. Jadi karena apa, karena sebagian besar dari lidah itu menempel ke langit-langit, tersisa ruang yang sempit, ya, maka diselakan dengan melekat, ya, walaupun juga tidak mungkin melekat semuanya. Namun karena saking apa, saking banyaknya bagian lidah yang melekat, maka dikatakan huruf-huruf yang jumlahnya empat ini adalah huruf yutbak, ya, fad, so, wak, to, dan wak. Sifat apa? Yutbak Adalah sifat yang ada pada shod, Mbot To dan wo Di mana Huruf-huruf ini ketika disuarakan Maka Suaranya akan terkurung Dalam ruang yang sempit Karena apa? Lidah Atau sebagian besarnya apa? Menempel ke langit-langit Ya Tersisa ruang yang sempit Antara langit-langit dan apa? Lidah Jadi sehingga se Seolah-olah Menempel Atau Dikatakan apa? Mutbak Atau Mulsok. Taib, antum lihat ya, gambar yang di bawah ini perbedaan antara Kof dan Wo, ya sama-sama huruf ini Kof dan Wo adalah huruf isti'la suaranya mengarah ke atas, Kof, ya. Wo, namun lebih lebih kuat huruf Wo, ya, karena apa? Ya karena ruang yang sempit, yang lebih sempit, ya. yang ada pada huruf Wo dan arah suara yang lebih tegak, ya Wo wa ya. Baik, jadi ini perbedaan antara sifat itbaq pada wa dan infitah pada huruf qaf dan kaf ya. Huruf istila, seperti teman lihat yang di atas, huruf istila yang berjumlah berapa? Tujuh sebagiannya adalah huruf itbaq ya, huruf shad, so, dad, tho dan wa. Adapun huruf yang tiga, kha, so, kemudian apa? ghain dan kaf ya. Hurufnya adalah huruf isti'ala, namun yang tidak setebal huruf yang empat ini, ya, karena bersifat invita. Ya. Jumlah huruf invita ada 25 puluh lima. Ya, dua puluh alam salam. Ad. Adapun huruf atau sifat istilah dan ismat ini, e, menurut kita tidak perlu dibaca, tidak perlu dipelajari karena memang Sebagian ulama mengatakan ini bukan sifat, ya, bukan sifat dan tidak ada apa namanya pengaruh yang nyata yang yang apa, bisa terbedakan antara huruf-huruf idlak dan ismat, lain dengan sifat-sifat yang lain yang telah kita pelajari, ya, bedanya rohawah dan syiddah jelas, ya, bedanya apa, idlak dan apa, invita jelas, ataupun idlak dan ismat, ya, disebutkan namun e, tidak ada pengaruh yang nampak. Nah, perbedaannya antara zal antara huruf iqlak dan huruf huruf ismat sifat iqlak dan ismat sehingga tidak saya lihat tidak perlu kita baca nah baik wallahu alam bisawab insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran sifat ya. tersisa beberapa sifat ya. ada safir ada qalqalah lin inhiraf takrir kafasyid dan istalah insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita berarti sudah mempelajari berapa sifat 8 ya ada 4 pasang ya. ulang lagi hames lawannya apa jahar syiddah lawannya rokhawah. ada sifat bainiyah ya. kemudian sifat isti'lak lawannya istifal idbak lawannya انترتا حروف اجد قطن بكت حروف apa itu اجد قطن بكت شت حروف لن عمر حروف apa itu تينيه صاد ضاد طوا حروف apa اطبق يا فحثه شخص ساكت حروف apa itu فحثه seksion sangat hams. Nah. Ya. Itu ada sebenarnya Kita mengabaikan yang yang sedikit untuk apa? Untuk mengabaikan semuanya, ya. Mengabaikan 10 berarti yang sisanya otomatis akan kita ketahui sebagai huruf yang punya sifat lawannya. Wallahu alamu shawab, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasohbi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma bilhamdika Ashhadu an la ilahe illa anda astaghfiruk Wa atutu alaikum